بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يحده الله فلا مبدل له ومن يضلل فلا هدي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa ala alihi wa, wa man tabi'ahum bi ila yamidin wa <coughs> kaum muslimin para hadirin peserta daurah atau muhadarah yang kami muliakan ahlan wa sahlan di ma'had Ma al ittiba kami bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memudahkan Kita semuanya Untuk menyelenggarakan Muhadbah Kajian ilmiah Islamiah Ahli sunnati wal jama'ah Yang perdana Di Ma'had al-itibah yang mana perlu antum semuanya ketahui bahawa ma'ahat ini baru saja dibangun di pertengahan bulan syawal. Jadi kami selaku pengurus dan panitia daurah Memohon maaf yang sebesar-besarnya Apabila di sana ada Sekian banyak masih kekurangan Baik tempat Ya mungkin Masjidnya belum 100% finishing Kemudian gedung-gedung Yang ada e, Baru tahap pembangunan Maka Apa yang ada pada kami ini Itulah yang sudah kami upayakan semaksimal mungkin Dan saya pribadi mengucapkan Jazakumullahu khairan kafirah Terkhusus kepada Al-Ikhwah Salafiyin yang ada di Sumpio dan sekitarnya Yang Masya Allah uh, Atas ta'awun dan sebelumnya Ba'dallah mereka memiliki semangat yang Yang besar Untuk Andil dalam dakwah Yang mulia ini Dan mudah-mudahan Kita semuanya Bisa menjaga Ikhlas sunniyah Karena Tidak ada pada diri kita masing-masing Kecuali Al-ikhlas dan mutabaah ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakum rahmakumullah jami'an, masjid ini kita beri nama Al-Furqan. Karena ada sejarah ya, di balik berdirinya Pondok Al-Iltiba ini dan antum semuanya sudah mengetahui semuanya. Nah. Kemudian kajian di siang hari ini dibagi menjadi dua session. Sesi yang pertama tadi khutbatul jumaah bersama ustadzuna Muhammad bin Umar As-Syaibath hafizahullah. Kemudian sesaat lagi muhadhoroh bersama beliau dengan tema indahnya sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kepada seluruh peserta Dauro baik eh Salafiyin dan ummahat akhwat yang ada di Ma'had Lin Nisa kami mengharap untuk mempersiapkan diri karena sesaat lagi insyaallah muhadhara bersama ushaduna Muhammad bin Marasaih wal Allah akan segera kita mulai. Kemudian ada sedikit pengumuman yang perlu kami sampaikan kepada seluruh ikhwah semuanya bahwa kami selaku pengurus ma'had mengajak kepada antum semuanya untuk ikut andil ta'awun dakwah terkait pembangunan karena alhamdulillah kita dari awal berdirinya mahad ini semuanya atas dukungan ehwal salafiyin secara umum ya di negeri kita terkhusus di wilayah sumbrio dan sekitarnya alhamdulillah e, tarbiyah yang ada di mahad kita berjalan sejak tanggal 16 April. Nah, karena <tuh> ketika itu kita harus berusaha untuk menyediakan fasilitas pendidikan untuk anak-anak Salafiyin yang ada di Sumbul. Nah, dan antum sudah ketahui semuanya. Allah Sebab. Kemudian kami memiliki Jumlah santri, baik putra maupun putri Kurang lebih Seratus Sepuluh Kalau tidak salah Dengan pengurus Tiga ya, puluh Baik ikhwa dan akhwat Yang mana Untuk saat ini Kami hanya ingin Memprioritaskan Anak-anak salafin Yang ada di sekitaran Sombio. Karena mengingat Atau melihat Sarana fasilitas yang ada di Mahat kami Sangat terbatas Dan itulah Kemampuan yang ada pada kami Sehingga ketika ada Santri yang mau mondok Belum kita terima Karena Belum ada tempat untuk Penyediaan anak-anak santri yang mondok Nah hanya kita Menyediakan untuk anak-anak yang laju, ya pulang, nah pulang pergi, karena yang ada hanyalah full day dari pagi sampai sore. Nah, yang sebelumnya santri-santri putra kita masuk siang, ya karena tidak ada tempat. Yang sebelumnya di di lokal sini, karena ada proyek pembangunan material yang sangat banyak, sehingga uh, santri putra kita kita masukkan siang ya Sampai sore Nah, dikarenakan keterbatasan tempat Nah e, Mudah-mudahan Di semester yang kedua nanti Santri Putra akan kembali masuk pagi ya Dan akan menempati di lokal yang baru ini Nah, biiznillah Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kemudahan kepada kita semuanya Nah kepada seluruh peserta yang masih di luar kami memohon untuk segera memasuki Masjid Al-Furqan akan nah, kajian atau muhadhoroh ilmiah indahnya sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam akan segera kita mulai waktu dan tempat kita berikan nanti kepada al ustaz Muhammad bin Umar As-Savad hafizahullah kepada Seluruh peserta mohon untuk memperhatikan dan hmm, mendengar dengan seksama apa yang beliau sampaikan Demikian dari kami Jazakumullahu khairan khasirah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh